Mitra Bisnis, beberapa waktu lalu Menteri Keuangan meminta kejaksaan untuk menghentikan penuntutan dugaan penggelapan pajak sekitar 40 miliar atas nama Paulus Tumewu, Presiden Komisaris Ramayana Group, yang berkasnya sudah P21 atau lengkap. Alasannya, si wajib pajak ini sudah membayar tunggakan pokok pajak serta sanksi administratif 400 persen. Apalagi dalam Undang-Undang No. m o r 16 tahun 2000, hal tersebut dimungkinkan. タピアディアンマニアブッド、トングアカンパジャク、ブルベダディアンパングラパンパジャク、ヤントントタンピダナニア、メマンハルスディトンタスカン。ナウンードゥジョンテレフォン、アン、CAO、フォークス・ビジネス・インドネシア、ン・パリピ。 p a Sahnan, bagaimana komentar Anda? Ya, sangat menarik memang kalau dari aspek hukum, pelanggaran pidana yang tidak terkait dengan keuangan atau perbankan itu berbeda hukumannya. Kalau kita bicara pidana umum, katakanlah pelanggaran pidana yang dilakukan oleh seorang bukan pelanggaran keuangan atau perbankan itu hukuman maksimalnya ada lima tahun. Tapi begitu dia melanggar berkaitan dengan undang-undang perbankan, termasuk di dalamnya keuangan, maka dia pidananya minimal lima tahun. Terus kemudian dari aspek perpajakan、e, atau keuangan, ada beberapa klausal a memang yang menyatakan kalau umpamanya seseorang telah menyelesaikan kewajibannya, karena memang yang dituduhkan sama seseorang itu adalah kewajiban dia untuk membayar, katakanlah pajak, ataupun fee, ataupun b i a y a b i a y a lain yang kebetulan terhutang kepada negara. Maka negara memang mengharuskan untuk membayar seluruh kewajibannya. Apabila sudah dibayarkan, hilang tuntutan terhadap seseorang dari aspek hukuman badan atau yang sejenis dengan itu. Ini bisa membuka peluang kucing-kucingan dong, Pak? Ya, itulah yang kita... Sebetulnya beberapa waktu lalu, sampaikan di beberapa media, kami dari Kompak, s sebagai s e k j e n Kompak, waktu itu menyatakan kepada kawan-kawan p -kawan e s sebetulnya kita berharap waktu itu, p u s r i Buliani gak g melakukan. Kemudian,、eh, jaksa agung pada saat itu, Pak a b d u r Rahman Saleh ya, juga ikut, punya andil dalam tanda kutip sih ya, untuk、uh, menghentikan kasus itu. Dan kemudian, kalau gak salah, ditangani oleh pengadilan negeri Jakarta pada saat itu. Jadi kami sebetulnya ingin mengugat g bahwa、eh, kejadian seperti ini tidak boleh t e r u l a n g kembali. Kalau ini terulang kembali seperti kawan-kawan pers -kawan menyatakan, ini jadi presiden jelek, gitu ya. Pada saat kita mau membersihkan segala m a t e m a t i k korupsi, lantas diperlakukan satu peraturan yang tidak memberikan keadilan kepada rakyat banyak, gitu. Kenapa seseorang boleh seperti ini? Tapi di satu sisi orang lain cuma sejumlah tertentu, tapi dia harus mendapat hukuman badan, gitu. Jadi harusnya bagaimana, Pak? Iya, jadi harusnya.、Uh... Kombinasi ya, jadi ada hukuman dan, dan kemudian sekaligus j e dalamnya sanksi untuk melakukan pembayaran berikut denda dan bunga. Iya, Jadi bukan hanya denda yang tercantum, tapi bunga, sanksi-sanksi lain yang dibuangkan kepada yang bersangkut. a n プランガランプランガラン、ウダンウダン、ウタマンドウダン、プランワクリート、スブトリアダ、シナマンデリカウン、プランカウン、パラクワン、パラト、パラト、パラト、パラクシュー、パインヤンスブトリアバイ、インプレゼンティラバイ、ウタマンウタマン、プランガランコロシー。デミキアン、サンナン、パリピ、ダン、リザー、アンディカ。